Tadi dia sama siang Bu, Ini jawabnya begini Bu Karena kartu kredit itu bunganya besar Maka multi finance itu yang salah satu alternatif Yang paling menguntungkan Karena bunganya kecil dan bisa terlalu bertele-tele gitu Bu Jadi oleh karena kartu kredit se saingan Maka timbul hal itu gitu loh Jadi、oh, oleh karena itu Bunga kartu kredit harus satu persen Sehingga Multifinance akan mengalami ke kemunduran karena bunga kartu kredit yang kecil ini memungkinkan orang menggunakan kartu kreditnya Untuk mengadakan kredit baik bermotor, kendaraan bermotor, elektronik maupun perumahan dan sebagainya gitu Jadi ini salah satu ketimpangan daripada カットクレディックのモディファンのコンバーガーのメカニスマラーのカラーのカラーのカラーのカラーのカラーのカラーのカラーのカラーのカラーのカーのカラーのカラーのカラーのカラーのカラーのカラーのカラーのカラカーのカラーのカのカラーのカのカラーのカラーのカラーのカラーのカラーの Oleh karena itu kartu kredit harus lebih kecil daripada multi finance Baru otomatis multi finance akan tidak akan banyak berkembang seperti sekarang gitu. Jawabnya gitu Bu, terima kasih Baik, terima kasih Pak Herman, selamat siang、eh, pendapat saya begini、eh, Segala sesuatu itu harus kita biasakan terkontrol ya Jadi kita lihat banyak krisis terjadi di luar negeri Di Amerika sekalipun, di Eropa Itu karena pertumbuhan-pertumbuhan yang melebihi batas kewajaran Jadi tidak selamanya pembatasan itu selalu negatif Ya Termasuk untuk bisnis itu sendiri Justru terjadi satu persaingan yang lebih sehat Yang lebih baik dengan profit yang cukup Ketika pertumbuhannya itu terkontrol Jadi saya sependapat Kalau memang、e, pertumbuhan lembaga pembiayaan ini harus dibatasi Terima kasih Baik, terima kasih Baru di selamat siang Yang... Silahkan Bapak Ya,、uh, menurut saya ada baiknya pertumbuhannya terlalu pesat Bahkan lebih pesat daripada industri aturansi Ya, itu dikontrol dan kalau bisa dibatasi Kalau tadi ada pernyataan yang bilang kalau、uh, yang penting、uh, non-performing loan-nya itu terkontrol Sebenarnya definisi terkontrol seperti apa? Karena pada saat pengusaha kecil tiba-tiba mengalami kolam Tidak bisa bayar semua nah ini ini kita harus kaji ulang lagi terkontrol caranya mengkontrol non-performing loan seperti apa terima kasih